Salah satu artis idolanya Jawa Timur asli kelahiran Kota Udang Sidoarjo. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Ada Ramayana, ada Balau Kasote juga ada. Wong Ujung bersatu. Res Marsala. Ju Palapa. atur masih terima lagi. kasih terima kasih bos wow, luar biasa waduh musik sudah berhenti tapi sawer masih lanjut